よいしょ、バッグマックスもありゃありません。

ウワロウセブラタアパブン、ap ap un, u ンドゥ a パダム u ワロウセダラアパブン、u n タクパダムウサダエタム m ィー、ダパルフィレキー、アクトラブルリストリー

え

You, Terima kasih ya mas. Artis idola Anda Tasya, Rosmala, Akela.

ココト

AVSLAMUNGAN ジュニア・ユー l アテイラ。

私はそれを見つけたらいいです。

パリラヘンラヘンヒラミマカエコン

Sangkal goya spesial banget buat semuanya yang hadir sore hari ini. Untuk Batu Recopa Serbal, Zuni, Ayuda, Adeila.

S S <S S <ama>. <S OK。

tercantiknya dari Big Boss a d i l a sosok putri Idulani a d i l a akan memberikan satu persembahan untuk p a n j e n e n g a n semuanya buat rekan-rekan pasukan goyang AMC Indonesia l e m b a y u n g Bening AMC n e s u r o b Goyang Manere bersama AVS l a m b o n g a n Suting, bersama Fuji kita goyang sama-sama awalu Adela Putri, Adela, putri. Adela.

サラ a レイコンバラマトバイ a ク、ah uh. u トラグインスペシャルブレッド

パセンエジャーにたばさんもア

パンウォーマンスはありゃあ。

goyang kembali gelodok Palang Tuban Jawa Timur AMC nya Indonesia kita goyang sama-sama awalu Adela Putri Adela gelodok Palang Tuban Jawa Timur

カーロニアレティ。<Action. S 2> <音楽>

いいもんたんかくん、いいもんたんぷり。えへ、かんいた。ペドジェスラマトマナプイジュバル、スモガランガンサ alu、チャパチャパティカシマモンアニアンバンヤックスカリ、カナディスニーディカディガンアイア、ベサニアチパン。ジェペドルブスモガランガン、スモガジャリパサニアンサキナママダバラマアミナワージェ

Lagunya tadi, Jamaika itu s a m p e i a n yang request Sudah saya kasih nah, Aku seneng loh ya, celah i j a u m a n t a n g n y a celah hijau b Kalau sekarang ini saya berduet Bergoyang dengan yang perempuan Boleh? Kita aja digoyang Biar nanti malam tidak s o b e、eh? Biar sudah tidak kena e n c o k e lino, Boleh?

Kenapa Eh kan sudah sah Sah kan Dibayar tunai apa nicil Nah, nah Gak apa-apa berdua ya mantannya berdua ya Ayo mbak cantik Mas ganteng Mas Mas Rifai melawan Mbak Mbak siapa mbak Mbak Vera Mas Rifai melawan Mbak Vera

Nanti malam kira-kira yang menang siapa, Bu? Yang perempuan apa yang laki-laki? Perempuan? h e h k e wis tahu. Hahaha. h u h a h a Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. h a a h a h a h a h g h e h a h a h a h a a Hahaha. a h a h a Hahaha. h a a h a a h a h a a h a h a Hahaha. h a

Goyang walang keke Badannya goyang kakinya Bisa bu Ah ibu subur sekali <laughs> Luar biasa Saya suka kompaknya Saya suka damainya kalian semuanya Saya mohon sampai acara tetap damai Setuju yang di belakang Di sebelah kanan saya ada kawan-kawan dari r f r c

Yang datang dari Lumajang, Pasuruan, terus dari Arek Ronggolawe sendiri, Tuban, Lamongan juga, Rembang juga ikut datang, terima kasih. Dan ada pasukan dari A 501. Jogetmu mainak banget, encu nangkunan joget ya. Zah. Lagu selanjutnya apa bu? Ya, ya, ya, ya, ya, ya.

bersama d e n い a n た。私たちの l a シャルのスペシャルは、バッドは、a <音>リ<楽>。a い、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お父さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母 bocok ん、お母さん、お母さん、お母さ o お母さ k お母さん、e 母さん、お母さん、お母 n ん、お母さ a お母さん、k 母さん、お母さん、お母 i k お c さ n お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さ i k 母 c ん、お母さん、

あ

bersama AVS l a m o n g a n kita goyang bersama Nada Audio Rental Pudak Gresik kita goyang sama-sama r a d n a Antika Acela Acela Acela

Uji Audorental bersama s i m p a t i k Production Karunia Lektek El Amania r Goyang Damebro r a t n a Antika Atela, Atela, Atela, Atela!

はい。<laughs>